Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa ala al bihi wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa, wa al ajma'in rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amin ya robbal alamin hadiratul khurmat para jemaah sekalian para sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Darul Halim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan kembali mengkaji kajian rutin kita yaitu kitab mukhtasar ابيجر وم و kita masih membahas tentang hadis yang ke-87 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat terdekatnya Rasulullah, sahabat yang menjadi salah satu kurutnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Abdullah ibnu Masud. Abdullah ibnu Masud ini sahabat yang hafidul Quran, sahabat yang orangnya kurus kecil, kurus kecil bahkan sahabat yang kena angin saja beliau ini roboh. Ada angin kenceng beliau berjalan itu apa? jatuh gara-gara angin. Itu siapa? Abdullah bin Mas'ud bin Umar. Bahkan diceritakan di situ sejarah tentang hadis yang menceritakan tentang timbangan amal di hari kiamat itu terkait dengan Abdullah bin Mas'ud. Gara-gara beliau kena angin Karena orangnya kurus jalan Kena angin jatuh Diledek oleh para sahabat yang lain Abdullah Kamu tuh kurus sekali Kalah sama ah. Angin Kemudian kata Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahi demi Allah Sesungguhnya Abdullah ibnu Umar Di hari kiamat nanti Ketika ditimbang amalnya Dia lebih berat Daripada apa? Dunia dan izinya Jadi orang itu walaupun kurus tapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan apa itu dagingnya tapi apa amal-amalnya kecuali bang kalau beli sapi yang dilihat apanya dagingnya Ah ini jadi perbedaan sapi dengan nah ini ini Abdullah Ibnu Mas'ud kemarin telah kita katakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan ini hadis ini keterangannya panjang karena menyangkut banyak ilmu. Nabi menegaskan: Manis tawo amin kumul baa faliyat azawaj fainnu aghdulil basar waahsanulil fardi wamilam yistabiy faalehi bil sawmi fainnu lahuja. Ini setiap kalimat hadisnya Rasulullah ini mengandung makna yang perlu dijelaskan dan ilmunya lautan ketika Nabi Muhammad SAW, kemarin kita terangkan kenapa Nabi memerintahkan agar barang siapa diantara kalian sudah mampu melakukan apa membayar mahar dan mencukupi nafkah maka sebaiknya menik Menikah Kemarin telah saya terangkan bagaimana Ternyata Rasulullah Muhammad SAW Sangat memberikan dukungan Dengan orang-orang yang nikah di usia muda Walaupun hadis ini tingkatannya do'if Perintah untuk nikah di usia muda ini do'if Namun para ulama-ulama melakukannya Kenapa? Karena seseki makna lebih benar Kenapa? Karena bisa menjaga orang-orang yang Uh, dalam usia muda sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kegodaaan syaitan. Ayyu masya bin tazawwaja fi hadasati sinnihi ajja syaitanu. Barang siapa yang nikah, seorang pemuda yang nikah di usia mudanya, maka sesungguhnya setan ini menjadi apa itu sangat bingung sekali sehingga mengatakan ya wailah azama minnida. Sungguh apa? rugi sekali setan kenapa? Karena pemuda itu dia telah menjaga agamanya dengan pernikahannya Mari saya ceritakan bagaimana guru-guru saya Saya Syed Ramadan Al-Budhi nikah usia 19 tahun Saya Ahmad Kaftaru mufti di syam, Mufti Negara Syam Beliau nikah usia 16 tahun Semua ini ternyata apa? Tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk kemudian menjadi orang-orang yang alim Orang-orang yang dekat dengan Allah Orang-orang yang manfaat untuk umatnya ini Terus kemarin kenapa saya katakan di sini hukum nikah itu ada lima faliata zawat dengan perincian perinciannya. Kemudian terakhir kemarin kita terangkan faliata zawat ini artinya apa? Hukum asal nikah walaupun ada kemudian ada nikah iwajim, ada nikah sunnah, ada nikah haram, ada nikah makruh, tapi hukum asalnya nikah itu adalah apa? Sun sunnah. Kenapa sunnah? Karena ternyata dalam pernikahan apapun orang yang sudah masuk pernikahan, apapun yang dilakukannya itu menjadi pahala pertama ketika orang melakukan pernikahan, otomatis niatnya adalah apa? Tadbiku sunnatin nabi apa? mempraktekan sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam as <Reese> sunnah annikahu sunnati. Nikah adalah kesundahanku. Fa meneroh ribaan sunatih. Baalai isminni. Barangsiapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk kelompokku. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam nanti akan turun ke dunia ini, turun di menara putih turun bertemu dengan Imam Mahdi di Menara Putih kemudian beliau mengimami salat bersama Imam Mahdi di Menara Putih memimpin pasukannya Imam Mahdi salah satu yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam misinya kembali ke dunia diturunkan Allah kembali ke dunia selain mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain kasrus soli selain memecahkan salib-salib itu <tuh> Membersihkan akidah yang, yang, yang, menahal, yang menuankan Nabi Allah Isa AS. Salah satu misinya adalah menyempurnakan agamanya. Yaitu apa? Ni, nikah. Jadi ini benar-benar sunnah Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja. Tapi sunnah Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua. Kalau orang sudah nikah. Otomatis ada nafkah. Karena wajib menafkahi ternyata. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Wayat Imam Tirmid, dalam hadis Wayat Imam Muslim, mari saya salah Bacakan hadisnya Dinarun anfaqtahu fi sabirillah Uang yang kau nafkahkan Di jalan Allah Wadinarun anfaqtahu fi rakabatihi Fi rokok dinar yang kau an unfakan, uang yang kau infakan untuk memerdekakan ambasaya. Wadinarun tasadok kata, bihi ala miskin. Uang yang kau berikan untuk membantu fakir miskin. Ini wadinarun anfa ketahu ala ablik dan uang yang kau berikan untuk menafkahi keluargamu, menghidupi orang tua kita, menghidupi, menyekolahkan adik kita bahkan untuk menafkahi diri kita sendiri a alhamu yang paling besar pahalanya apa kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim ini alladzii tunfiquhu ala ahli adalah uang yang kau berikan untuk menafkahi keluar kamu lo ini jadi pahala terus jadi orang nikah setiap hari ngasih makan istrinya ngasih makan anaknya ngasih jajan anaknya semua menjadi pahala makanya segera nikah biar banyak pahala kecuali Irfan belum ya Terus, yang ketiga Kalau orang sudah berumah tangga Pasti ada hubungan saling mempengaruhi Mempengaruhi apa? Mempengaruhi untuk menjadi baik Atau menjadi buruk Seorang suami harusnya Mengajak istrinya bagaimana menjadi baik Diajak ke pengajian Diajak apa itu e, Untuk mendatang apa Melaksanakan sholat berjamaah Diajak untuk tahajud Diajak untuk banyak hal Nah ajakan-ajakan baik ini dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri juga begitu mengajak suaminya ayo baik, ayo baik, ayo baik, ayo baca Quran ayo tahajud, ayo ayo, ini ajakan-ajakan ini mendatangkan doa rahmatnya Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasai menceritakan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendoakan Rahimahullahu rajulan, Kama mina layli basalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia solat Waikal imroqatahu. Kemudian dia membangunkan istrinya, kalau tidak mau fa'in abad nuzha fi wajjal ma disiramkan apa dicipratkan air ke mukanya agar istrinya bangun orang yang mengajak baik di sini suami yang semacam ini didoakan rahmat oleh siapa Rasulullah doa rahmat kalau yang doa Rasulullah mustajab tidak mustajab doa bilghaib Rasul ketika doa itu ada depan kita tidak Doa addu'a bilghaib doa tidak di depan orangnya itu doa mustajab jadi doanya Rasul itu doa mustajab Makanya kalau ingin dirahmati Allah. Kalau nanti sudah berkeluarga. Ajak suami menjadi bar, Baik. Jangan diajak ke mall terus. ngabisin uang. Nah ini. Kalau ke masjid. Ngaji ibadah. Tahajud. Ini mendatangkan doa rahmatnya Rasulullah. Begitu juga sebaliknya. Ini hadis berlaku kata Rasulullah. Doa ini juga untuk perempuan. Wa rahimallahu imra'atan. Yang mau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh suaminya tadi itu. Yang keempat, kenapa ibadah ini tidak diwajibkan oleh Allah tapi disunnahkan? Tadi alasannya apa? Karena ibadah itu isinya ibadah semua. Ibadah ini isinya kebaikan semua. Kebaikan yang keempat, lanjutan yang kemarin, ujru tarbiyatil aulad. Kalau sudah nikah biasanya punya anak. Kalau punya anak, ternyata anak ini menjadi ladang pahala. Makanya apa itu kalau sudah nikah ya harus segera punya anak Jangan ditunda-tunda Sekarang ini karena apa? Banyak yang nunda-nunda punya anak Akhirnya dituruti oleh Allah benar-benar gak punya anak Beneran, nah ini Karena sudah salah dalam praktek dan niatnya Niatnya-niatnya orang nikah itu apa? Melakukan sunnahnya Rasulullah Apa atau siapa? Ibeqa'un <tuh> nasel Ingin mencari apa? Menetapkan keturunan, mencari keturunan Jadi ditunda-tunda akhirnya apa? dikasih peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahala mendidik anak dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa dalam hadis Imamnya imam Abu Dawud dan Nasai juga dalam hadis Bukhari An-Abi Sa'id Al-Khudri dari hadis yang diberikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rasul menegaskan Man'ala salah subhanatin barang siapak yang diberi Allah tiga anak perempuan Anak perempuan ini berkah Fa'adabahunna Kemudian diadab, dididik etika Wazawwajahunna Dididik di ini Kemudian dinikahkan Wazawwajahunna Wa'ahsana ilaihinna Dia berbuat baik kepada anak-anaknya Apa kata Rasulullah? Falahul jannah ini Rasul juga menegaskan Man yali hadhil banat Syai'an fa'ahsana ilaihinna Barang siapa yang mempunyai anak-anak perempuan? Ini terutama anak perempuan yang dikatakan Rasulullah. Fa'ah sana ilaihina. Dididik dengan baik. Apa kata Rasulullah? Kunna lahu sitron. Anak-anak perempuan itu yang dididik dengan baik, diasuh dengan baik, maka mereka akan menjadi apa? Tameng atau pelindung minan nari dari siksa api neraka. Kenapa perempuan? Karena ternyata mendidik anak perempuan, itu jauh lebih perlu perhatian ekstra daripada mendidik anak laki-laki ini. Kalau Irfan jam 10 malam belum pulang, ya paling masih nongkrong di warung kan begitu. Paling tidur dengan siapa? Paling tidur di teman-temannya. Tapi kalau kita punya anak perempuan, jam 9 malam, 10 malam belum pulang, apa yang dipikirkan oleh orang tua? Jauh pikirannya, dia di mana? Tidur sama siapa? Kan begitu kan ya? mengkhawatirkan sekali apalagi zaman seperti sekarang ini. Ini yang menjadi harus namanya saya diperhatikan terutama wahai kalian kalian kaum perempuan. Ini menjaga kalian itu jauh lebih susah, jauh lebih sulit kenapa karena perempuan ini sifatnya beda dengan laki-laki. Sifatnya beda dengan laki-laki. Ini. Banyak hal yang perlu diterangkan di situ. Terus yang kelima kalau punya anak dikasih nafkah pahala, dididik pahala ini. Nauzubillah anaknya meninggal dunia, mungkin. Mungkin tidak punya anak meninggal dunia, mungkin meninggalnya anak pun jadi pahala. Pahala sabar atas kematian anak. Ketika orang tuanya masih hidup. Nih, hadisnya bagaimana Nabi pernah menceritakan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim di mana kaum Kaum akhwat itu di zaman Rasulullah Para wanita di zaman Rasulullah ini Protes ke Rasulullah Rasul Enak ya Laki-laki Kenapa? Mereka sering banyak pengajian Terus kita Rasul Rasul lebih banyak dengan kaum laki-laki Sudah begini Rasul Boleh tidak? Buat majlis ilmu khusus dengan kita Kaum ah, akhwat Khusus dengan kita kaum Rasul ini. Sohabat zaman Rasulullah ingin ada pengajian khusus dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi eh, dikatakan dalam ayat ini Nabi fa'adahunna yaum Nabi kemudian membuat janji, membuat apa? menentukan hari kapan Nabi dan para sahabat sahabat perempuan ini mereka akan ngaji khusus dengan Rasulullah. Ketika sudah ketemu dengan para akhwad ini dengan para sahabat perempuan ini Rasul menegaskan dalam hadis surat Bukhari Muslim ini diantara yang disampaikan oleh Rasulullah tapi menegaskan tentang bagaimana anak yang meninggal dunia ini akan menjadi pelindung bagi orang tuanya. tapi menegaskan maamini mera'atin tukutti musalah satan min walatiha illa kanal laha hijaban binanna tidak seorang pun yang ditinggal mati oleh tiga anak perempuannya oleh tiga anaknya ini bukan anak perempuan oleh tiga anaknya dia punya anak meninggal dunia satu lahir lagi dua lahir lagi tiga ada kan seperti itu punya anak mati itu ada tidak So kemarin tuh di India lahir anak berapa Sebelas sembilan? Sebelas ya? Kecil-kecil. kecil -ke -ke -ke saya lihat di videonya itu luar biasa sekali. Di sesar, keluar mok anak. Berikan pada yang dok apa? Yang e, perawat di sampingnya. Masuk lagi tanam oh, keluar lagi loh. Ini berapa? Ini kacang lenggan ini. <laughs> ini keluar anak sebel sebelas. Yang saya pikirkan bukan anaknya sebelas itu. Bagaimana ibunya mengandung? Luar biasa tapi Allah sudah menjadikan kodrat wanita mengandungnya bisa walaupun yang dikandung sebel sebelas tak perlu kau khawatir bagaimana posisinya sebelas Allah yang membuatnya mudah bagi Allah ini terus dari apa? mati tiga karena lahir hijaban benar-benar itu akan menjadi anak yang meninggal tadi akan dijadikan oleh Allah swt pelindungnya dari api neraka Ustaz Anaknya lagi mati dua Lain satu bagaimana Ditek sekalian Dicekik sekalian Biar tiga Biar genap Jangan Ini takdir Allah Jangan kemudian dipaksakan Kok gak mati-mati ya Jangan ya tidak, bu, tidak boleh dijaga Ada perempuan diantara Sahabatnya Rasulullah tadi Yang kemudian bertanya Rasul Kalau tiga kebanyakan Wasnate ini Rasul Bagaimana kalau yang meninggal dua Menjadi pelindung dari api neraka, tidak? Kola wasnada ini. Nabi kemudian menegaskan, ya, dua juga bisa menjadi juru selamat dari neraka. Ya, punya anak ini hanya pahala yang bisa diraih oleh siapa? Oleh orang tua. Jadi enak ya. Ini pahala nikah. Apapun jadi pahala. Punya anak pahala, anak mati pahala. Pahala keadaan yang dibuang. Terus, Ta'zirul mar'ati khososan fitoati zaujiha pahala yang khusus perempuan nikah ini ketika dia mentoati suaminya. Pahalanya apa? Surga. Jadi surganya perempuan itu sangat mudah sekali. Surganya perempuan itu enggak usah repot-repot, enggak usah harus sarjana S3, enggak usah harus hafal Quran 30 juz dibolak-balik tidak harus. Surganya perempuan sangat sederhana kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyumam raatin pertama matak taqwa zawjuha radin anha ayyumam raatin ma taqwa zawjuha anha radin fakhratil jannah seorang perempuan kalau dia meninggal dan suaminya rela maka dia masuk surga ini saya masih ingat banget saya menemani guru saya ada seorang jamaah meninggal dunia istrinya. Begitu sampai tempat rumahnya tadi, apa yang dikatakan oleh guru saya? Kalau Rasulullah Muhammad SAW ayu mabraten matat wazujhu an aradin takalatil jannah. Barang siapa kata guru saya, seorang perempuan yang meninggal dunia dan ketika itu suaminya merelakannya, maka masuk surga. Langsung dicari sama beliau. Mana suaminya? Rela istrinya meninggal dunia, rela saya. Dah til janda, dah til masuk sur. surga. Ustaz, rela tidak? Ia harus re. rela. ketentuan Allah. Allah malah senyum senyum kadang. <laughs> malah senyum. Aduh, ini. Emang eh, itu itu laki laki ya istinya meninggal dunia, Hilangnya soalnya pokoknya nggak akan nikah lagi, sudah agak ada yang bisa menggantinya, ya emang nggak ada, sudah meninggal dunia, baru 40 hari sudah nikah, masa kenceng teriak, masa perempuannya. Waalaikumsalam, tapi juga menegaskan surga perempuan, idah salatil marfatu khomsahah, ketika seorang perempuan Salat lima waktunya. Wasalamat syahruha Puasa bulan Ramadan dijalankan, sholat kalian jaga, puasa dijalankan, wahabnya doa fardha menjaga kemaluannya. Artinya hanya memberikannya kepada suaminya yang halal, wata'at zaujah kemudian mento'ati suaminya. Dengan empat tadi sholat, puasa, menjaga kemaluannya, kemaluan umum ya, bukan cuma kemaluannya, cek jaga, jaga semua auratnya wato'at zaujah mentokati suaminya apa kata Rasulullah dakhalat jannat dakhalat jannati jannata robinah dia akan masuk surga Tuhannya bahkan dalam pelajar yang lain dakhalatil jannah min ayy abwa bin sya'at dia akan masuk surga dari pintu mana yang dikehendakinya Alhamdulillah mudah sekali untuk Allah memberikan kebaikan-kebaikan ini dan semua itu bisa diraih setelah apa melakukan pernikahan. Makanya Nabi memerintahkan itu. Enggak ada buangnya orang nikah. Masih ada yang belum tidak mau nikah? Tunjuk tangan. Di sini ada yang tidak mau nikah? Ada yang mau nikah? Tunjuk tangan. Kamu tuh gimana nikah enggak mau? Tidak nikah tidak mau maunya apa? Pengong begitu saja. Hati-hati bengang-bengang -hati begitu ya. Kemarin ayam tetangga pengong gitu, kemudian besoknya. Terus, lah. Yang lebih hebat lagi ini hadis Rasulullah. Kenapa kemudian Nabi mengatakan fa'innau al-tulil basor. Sesungguhnya nikah itu lebih bisa menjaga pandangan mata. Agudu itu, bukan berarti terus Godoyagudu itu artinya tuh Menutup mata Tapi bukan artinya kemudian kalau orang telah nikah Terus gak bisa melihat, itu bukan Tetap bisa melihat Godoyagudu itu artinya apa Pandangan matanya ini Lebih terjaga Kalau lampu mobil itu atau motor itu Ada lampu jarak jauh, ada lampu jarak dekat Biasanya kalau belum nikah Itu pakainya lampu jarak jauh Terus Ini ketukannya. Kalau sudah nikah Lampunya darah dekat Duh, Kenapa Nabi mengatakan basor dulu, bukan Ahsanulil farji dulu, bukan menjaga Farji dulu, kemaluan dulu Tapi mata dulu, kenapa? Karena awal semua Kemaksiatan Itu sumbernya dari mata Makanya orang kalau gak dikasih mata Oleh Allah itu banyak pahalanya Awal kemaksiatan itu biasa sumbernya Dari mata Kenapa? Nabi menegaskan An-Nazaru sabun bin sihabis Shayatin pandangan mata itu adalah anak panah dari anak panah anak panahnya se, -se makanya luar biasa banyak orang dulu itu hanya dengan melihat itu sudah sudah menganggap sebagai sebuah perbuatan yang luar biasa sudah menganggap sebagai sesuatu yang perlu diistihfari hanya dengan melihat sekarang orang sudah jarang yang peduli dengan pandangan ini, jadi untuk menjadi baik harus diawali dengan mata. Makanya dulu masih ingat ketika saya ngaji di sini, saya ceritakan bagaimana orang dulu itu hanya dengan mata saja itu sudah luar biasa senengnya. Jadi bisa melihat terus apa namanya itu kalau saat hanya melihat di ketiupnya ting ting, kita apa ting ting ya apa? Kedipan, hmm, kira, apa? Kedipan, mata. kedipan mata itu sudah hmm, kira, ya kalau orang sekarang kan beda. Makanya dalam syairnya itu gimana? Satang ngapal enggak Satatan? Satata kita fakur. Syairnya bagaimana ya masih ingat ya? Apa? Nah. Itu lagi Asyarat bitarfil 'ain. Ini orang dahulu. Ini dengarkan saya mau bersenandung ya. Syairnya orang jahiliyah. Asyarat bitarfil 'ain khifata ahliha. Ah. Wah, salah cara bahasa ya isyarat yeah. makhzunin walam <laughs> tatakallami wa aikon tu'an nattor faqad kala marhaban wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayami ada yang hafal? kalau yang ada yang hafal saya kasih hadiah umrah yuk Enggak <tis> <tis> ada saya yakin, banyak yang sampai nantang. Saya yakin enggak ada yang Asyarat biturfil aini, hanya dengan mata saja dulu orang itu luar biasa. Dia mem, perempuan tadi memberikan isyarat dengan kerlingan matanya. Khifat ahliya karena takut dengan keluarganya. Kayaknya sekarang. <tis> sekarang luar biasa. Sudah lepas kemana mana-mana. Tidak ya, takut dengan keluarganya, takut. Hanya dengan lihat saja Ada bapaknya, ada ibunya Ada mas Joko Lirting gitu, udah ketakutan dia Itu sudah bicara mata Bitor fil airi khifat ahliya Isyarota mahzunin Isyarotnya orang perempuan yang lagi Dalam kondisi apa, duka Aduh, udah sebenarnya ya Ya, ya kepengen ngobrol, kepengen ini Tapi ini gak baik, kan ya? Hanya dengan matanya saja yang bicara Walam tata kalam ini gak bicara apapun Hanya matanya yang bicara Wa'aikontu Dan laki-lakinya tadi sudah yakin Saya sudah tahu Dengan bahasa matanya Bi'anna tarfa Sesungguhnya panda kedipan-kedipan matanya itu Sudah mengatakan Marhaban, selamat datang Bilhabib, bilmutayyami Dengan kekasih yang ter Apa? Yang terboyong Artinya kekasih yang sangat apa? Dinantina Nanti kedatangannya Ah Alhamdulillah kalhan tuyanaudzu itu dosa di zaman dahulu hanya dengan melakukan kemaksiatan kecil padahal maksudnya orang sudah takut. Sekarang hmm, BBM maksiat. SMS maksiat. Hati-hati ya dengan maksiat-maksiat kecil. Kenapa? Karena assalamu summal kalamu summal wa'du summasyaithanu. Apa? al Assalamu pertama kali Assalamualaikum kemudian yang kedua pasti Assalamualaikum apa kabar teh daman daman sumbal kalam ah eh, tete hari ini ngapain dah bukan kalam akhirnya kan sudah ngomongnya sudah lain sumbal kalam pintu maksiat mulai masuk kalam daman tete lagi ngapain lagi pengong nah, lagi kini kini kini ya sumbal wa kemudian janji janjian nah, ini setan sudah ini sudah se setan Untung sumal waktu, kalau sumal hablu, kemudian hamil bagaimana? Ini anak siapa? Kan gitu kan ya? Nah ini. Itu saya tahu sah. Itu nyanyinya saya tanya. Ada Apa jadi itu? Pertanyaan ada di nah, anak. Siapa? Ya. Jadi tidak ada yang umroh lagi. Ada <laughs> yang berorol. Ini penyanyinya siapa gitu? Ya saya ini tadi. Okay, ini luar biasa sekali. Ini harus dijaga ya akuatnya. Yang benar ya. kelihatan ini banyak kelihatan, muka mukanya yang siring janjian itu kelihatan nah benar itu ya jangan ya, jaga diri kalian baik-baik, pasti akan lebih dihormati oleh laki-laki dan lebih dihormati oleh Allah Allah juga akan menjadi yang terbaik Wa <tuk> Hasanul karena dari pandangan tadi, <tuk> kita juga mengatakan nikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga dari kemaluan artinya apa? Sumbernya kenapa mata dulu baru itu Karena awalnya dari mata Kemudian timbul, timbul, timbul Naudhubillah kemudian sampai Kemudian terjadi yang jauh Kemudian ada Masyarakat-masyarakat setelahnya Naudhubillah sampai jatuh Kepada berzi Lebih menjaga dari semua itu. Kalian harus bisa masuki gerbang pintu pernikahan Apapun dari kalian dari sedikit pun dari tubuh kalian benar-benar dari tangannya semuanya apalagi sampai ke aurat-auratnya semuanya hanya untuk apa? orang yang halal bagi kalian yaitu suami kalian. Gitu ya. Kalau enggak mampu, enggak punya uang. Enggak punya uang bayar mahar, enggak kuat apa itu banyak hal untuk kebutuhan nikah. Wa mal lam Barang siapa yang tidak mampu fa'alai bi maka dia harus puasa. Fahimnalahu wijah karena Sungguhnya puasa itu adalah merupakan tameng. Makanya jangan heran kalau Ustaz datang sering puasa, ya. Konsen, kalian juga sama harus sering Sebagai apa? Untuk mengendalikan naf nafsu. Nafsu sering dilatih ditundukkan dengan puasa. Santi dahulu Halim juga jago puasa puasa tapi kalau makan balas dendam sama ya. Benar puasa Senin, puasa begitu sudah makan satu nampan itu habis semua Aduh ini namanya bukan lagi namanya balas dendam. Puasa tujuannya enggak itu melatih nafsu, melatih mengendalikan, karena makan itu yuqawi az Karena makan itu menguatkan nafsu. Harus dilatih. Jadi puasa itu mengurangi makannya, mengurangi semuanya bukan apa nafsunya menjadi rendah bukan kemudian makanya balas rendah itu namanya puasa tidak nyampe pada salah satu tujuan tujuannya hmm. Ustadz sekarang kalau sudah puasa tapi masih nafsunya tidak terkendalikan. apa solusinya? nah, hmm. ada. salahnya kita hadis ada lagi hmm. ada yang mau menjalankannya? Hmm. satu butir saja aman untuk dua tahun belum tahu belum. pernah tahu kapur barus untuk main, untuk main itu pakaian kapur barus. barus yang ditakuti mereka cowok itu hmm. satu butir kapur barus itu cukup untuk menghentikan dua tahun kamu laki-laki bot minum satu saja flu burung dua tahun kamu tapi ngup. Ya, Diminum saja di tempat. apa gitu 2 tahun enggak bisa bangun. Iya <tuh> <tuh> itu yang putih-putih kesini ada warna merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru itu. <tuh> <tuh -tuh. Ini simian, ini make become apa? Hah? Iya, alami itu kan, jangan bau-bau apa baunya harum itu. kecoak takut pakaian-pakaian terlindungi -pakaian, dari kecoak Itu teman saya di Pondok Pesantren Sarang dulu, kakak kelas saya pernah nyoba. Baca hadis begini, keterangannya kan ada. Kalau masih puasa nggak ngatasi, suruh nelan kapur. Bener dia, ya? masalah kapur barus ini bisa ditelan satu. Mm. <at> nggak. <hein. laughs> Emang temannya racun, sekarang masih masih hidup dia, ya. masih hidup bangin. Ya? Sekarang dia punya anak dia, nikah dengan murid saya. Orang Jepara dia nikahnya, dia orang Lamongan. Nelon nah, satu butir kecil itu, dia nggak tahu kalau itu pengaruhnya sampai lama. Begitu dia telon, ternyata benar. Maaf ya, nggak bangun itu. Kok stoplah tim? dia ingin namanya rajin baca Quran, kaya winter orangnya, nggak kalah saya itu. Luar biasa ilmunya, dia rajin sekali. Hah? Siapa yang mau saya banyak di rumah? Sebentar kemudian setahun masih belum juga bingung dia gimana ini kalau mau nikah gimana gelisah juga dia akhirnya dia tanya ke dokter tentang ini bagaimana pengaruh-pengaruh pengaruhnya dan sebagainya biasanya kata dokter ini satu butir itu pengaruhnya dua tahun gitu bener dua tahun kurang dua bulan eh Alhamdulillah bah begitu bangun langsung dia nazar, dia nggak kayak nazar dia itu janji, pokoknya kalau udah nikahnya langsung nih nikah. Aduh. ini makanya santri santri yang ngapal Quran ya, ngapal Quran yang apa ya. gitu ya, kalau masih lama santrinya satu butir cukup ya, satu butir ini syaratnya isi formulir plus satu butir ditelan gitu ya, isi formulir nama, alamat, kan? Nah, bersiap jadi santri ngapal Quran atau belajar di sini ikut aliasannya kan 3 tahun ya berarti satu butir cu cukup aman tiga tahun ya dua tahun an tapi nanti beli sauter sudah ngapain ini di sini kalau sekarang ini gimana kalau sudah ini luar biasa kalau puasa sudah satu butir sudah masih nggak efek karena mungkin ya Allah Abu bukan seperti itu apa yang dilakukannya harus kita buat <SILENCIO> Aduh Pernah berpikir segitu? Puasa ini kan kita selalu berpikirnya Puasa berhenti kan? Puasa sudah aman Enggak Karena banyak orang yang puasa tak memenjari-enjari Puasa itu kan dalam ilmu kedokteran itu pengaruh tubuh panas Panas itu justru nafsu itu naik sebenarnya Sebenarnya kita pedokteran gitu Tapi Kalau dilanjutkan menjadi awal tuh naik puasa itu, Duhun. tapi kalau sudah setengah hari, turun. itu puasa. akhirnya kenapa puasa menjadi tameng? karena puasa itu sehari, bukan setengah hari. kalau setengah hari, malah menjadi jadi. akhirnya kenapa orang puasa nggak boleh melakukan hubungan seperti itu dan sebagainya? karena tadi itu ternyata pada pertengahan aw awal hari pertama itu justru nafsu apa itu uh, suhu badan itu naik. Hmm. itu ya? ini kok belum paham ini pasti. Nah, naik, naik. Kalau sudah nelan tapi masih namanya manusia, apa yang dilakukannya? Yang bisa saya kasih dia umrah. Gitu. Berarti kalau dia sudah tidak bisa lagi dengan kapur, fa yastati wa lam lam yusdiya bi kalau kapur saja kapur baru sudah tidak bisa mengatasi maka dia harus nih, nikah harus nikah sudah, kenapa? untuk menyelamatkan agama kok pada bengong semua, lihatin kayak begini, kenapa? ini saya, ngomong kapol barus, ngomong, nikah pun tapi jangan salah tapi maaf ya, jangan salah telan ya, jangan kapol tulis ditelan ya kalau kapol tuli diterlans mules kemudian, aduh ini ini Allah membuat jadi ada benda yang seperti itu. Ya udah kalau memang masih lama kalau empat nggak apa-apa ya, paling empat kalau empat kan delapan. Ustad, <gaduh> ini ini untuk laki-laki untuk perempuan bisa tidak sama bisa? tapi, tapi dalam nggak tahu ya kalau sampai lebih dari satu ya dua tiga mungkin efeknya mungkin luar biasa tapi memang cara kedokteran pun. Kalau satu masih standarnya tadi apa dua dua tahun dokter tahu itu dokter tahu. Tapi kalau sudah lebih mungkin jadi overdosis bahaya. Terus malam yastati faali bisaum. Karena yang tidak mampu harus puah puasa untuk menjaga dari kemaksiatan yang lebih jauh fa'in lagu-lagu ijaz. Karena puasa itu menjadi ijaz atau menjadi pelindung dia. Jadi perisai dia. Adik, bagaimana logikanya logikanya tadi? Jadi puasa itu kan kalau secara kedeteran justru naik suhu badannya. Artinya justru nafsu itu malah naik. Tapi ketika dilanjutkan pada apa? setengah harian ke depan itu menjadi apa? turun. Bauannya lem, lemas, turun. Ikut juga nafsu juga mulai menurun. Itu logikanya. Ini disuruh puasa, ini resepnya Rasulullah kalau tidak mampu lagi puasa plus ka, kafur, kapur juga boleh atau digabung puasa plus kapur ba, barus. Jadi saya besok persiapkan masa kapur barus yang banyak ya. Terus. Hadis 88. An-Zaid bin Tsabitin qala, "Tasaharna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalahati." Kultukam kana bainal adhani Wassahur Kala qadru khamsina ayat. Hadis ditetakkan dari Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit Ini siapa? Zaid bin Sabit ini sahabatnya Rasulullah Yang Paling Pinter ilmu fara'id Jago fara'id Sahabatnya Rasulullah yang paling pintar belajar bahasa itu siapa Zaid bin Sa'id. Jadi disuruh belajar bahasa bahasa Romawi itu hanya butuh waktu berapa hari dia? 6 hari sudah bisa belajar bahasa Romawi. Zaid bin Sa'id. Ini juga menjadi contoh Seharusnya seorang muslim ini, Islam itu agama dunia, Islam itu agama alamiah. Islam bukan hanya untuk orang Arab. Islam bukan hanya untuk, untuk orang Indonesia, tapi Islam itu alamiah artinya bagaimana ketika Islam itu alamiah ya, berarti ketika kita bicara alam lain bicara negara lain berarti mungkin dengan bahasa yang lain kan nah bagaimana kita bisa menyampaikan Islam ke sana kalau kita cuma bisa bahasa Sunda berarti kita harus menguasai bahasanya orang lain untuk bisa masuk ke sana ini menjadi dalil yang digunakan oleh para ulama Zaid bin Sabit ini yang diperintah Rasul untuk mempelajari bahasa Romawi 6 hari bisa Berarti mempelajari bahasa lain dengan niatan untuk dakwah, Dengan niatan mungkin untuk sebuah bisnis Untuk menopang ekonomi orang Islam Menopang rezeki yang alal Itu hukumnya sunnah bo, Boleh? Mempelajari bahasa Inggris boleh tidak? Boleh Ya lihat tujuannya Boleh tidak? Boleh Lihat tujuannya Tapi kalau tujuannya tidak benar Tidak bo, Boleh Kenapa kamu latihan bahasa Inggris? Hmm saya ingin ke sana ngapain ingin ketemu artis dari ingin ketemu dengan siapa artis Inggris? Hah? siapa artis Sunda? aduh ini Kalau pelajari bahasa orang lain itu penting saya dulu itu baru sekarang saya nyesel Dulu saya satu asrama di luar negeri itu Bawah saya Kebetulan orang Padang Orang Padang Samping saya Orang Cina Orang Cina Yang pinter apukun Tapi pengobatan pakai apa ini? Tusuk jarum itu namanya apa? Apukun untuk jago dia Namanya Mahmud Orangnya rapi banget saya enggak senang banget kalau nyetrikain pakaian saya dia. <SILENCIO> <SILENCIO> itu dia. Itu namanya Mahmud. Sayang dulu kenapa saya enggak belajar bahasa Cina ke dia. Terus saya punya sahabat akrab orang Inggris. Saya sering tapi dia enggak tinggal di asrama. Dia ikut kuliahnya tapi dia nyewa rumah sendiri. Sering saya main ke rumahnya diajak makan apa itu? Pizza itu. Orang makan pizza kayak makan bakwan, saya makan satu enggak habis-habis. Saya awal-awal belajar dialog dengan dia dan sebagainya lama-lama nggak -lama dilanjutkan rugi saya sekarang itu. Kenapa dulu nggak? Teman saya yang Aceh, yang dia mengambil kesempatan itu dia terus melatih bahasa Inggrisnya di situ. Jadi, nah, kita bahasa Inggris di kampus hanya untuk ngajain soal sekolah. Yang penting lu lulus. Nah ini kesalahan. Sekarang saya baru merasa. Kenapa dulu nggak belajar bahasa? Di sana ada orang Jepang, teman kita satu asrama atau satu asrama ini kan 52 negara jadi banyak bahasa orang Jepang orang Inggris ini orang Perancis Hasan teman saya semuanya ini kenapa Rusa nggak belajar paling belajarnya ya belajar bahasa bahasa pembukaan saja dan jahatnya orang Indonesia kalau orang asing belajar bahasa Indonesia itu diajari bahasa corok-corok <tongan> <tongan> luar biasa orang Indonesia itu ini nggak boleh Ngerti ini <tongan> dulu kita juga seneng-seneng aja kerjain anak-anak asing itu belajar bahasa Indonesia diajari yang jorok Jom, ini pelajarnya segitulah pelajar itu ini di sini banyak orang-orang dari berbagai dari berbagai negara ya kan ada yang dari Kalimantan negara apa pulau ya ada yang dari Medan ada yang dari Maluku, ada yang dari Ranca Ekek, ada yang yeah. dari Cimaruga. <laughs> Ini gunakan kesempatan untuk berlatih bahasa. Nah, Kamu lihat sekarang saya sudah mulai pakai bahasa Sunda dan sudah mulai bisa. Mangga dileat, -e, udah tahu saya. <laughs> Apa? <laughs> itu kalau antum nggak beda cara nggak saya, tasudah saya itu proses ikhlal, sorotnya leat, ikhlal. -e. <laughs> <laughs> itu. Coba orang Sunda ngikuti bahasa saya sejauh Pasti gak bisa Sudah di iklal pasti Coba Ngomong bahasa begini Atos-atos mangkih dawa Coba ikuti Kok Jawa yang bisa ya Coba ini artinya bahasa Coba ya memanfaatkan, belajar bahasa Alhamdulillah ini juga ada teman kita Yang baru dari Aceh ya, dari eh, Dewi ya, dari Aceh. Alhamdulillah beliau keponakan Ustaz Fadil Al-Maqri yang pernah kita undang ke sini. Beliau dari ya, itu, dia bergabung dengan kita tadi malam datang. Alhamdulillah akan fokus di tahfidz. Dia sudah sarjana dan sengaja datang untuk menghafal Quran. Dia ingin menghafal Quran, jadi menggunakan kesempatan belajar sebelum nanti kedepannya masuk pernikahan dan sebagainya dia ingin fokus dulu kerupaan kenapa karena kalau sudah nikah atau rumah tangga emang agak kadang-kadang banyak urusan sehingga susah dan sebagainya ini pun digunakan ini juga menjadi contoh bagi kita yang masih muda-muda itu ya fokus dulu ya jangan terlalu mikir yang macam-macam malu pada yang masih semangat belajar digunakan waktu dengan baik ini semoga <tuh> Beliau bergabung dengan kita membawa kebaikan untuk kita semua juga dan untuk membawa beliau kepada beliau sendiri khususnya semoga bisa istiqomah dan semoga bisa hafal dengan cepat ya satu tahun sudah hafal alhamdulillah luar biasa semoga ini para sahabat-sahabat sekalian yang gunakan ya saling mengenal saling apa itu belajar uh, tradisi orang lain bahasa orang lain karena setiap daerah itu kadang-kadang punya tradisi berbeda orang Medan saya tahu persis orang Medan. Orang Medan kalau makan sambal kayak makan budak <tuh> Itu orang Medan Jadi suka sekali dengan sambal Orang Aceh Orang Aceh ini juga beda lagi tradisinya Saya punya banyak sahabat-sahabat dari Aceh Orang Aceh bahasanya lebih dekat ke bahasa Melayu Melayu Ya kan? Hmm, Enggak, enggak juga ya Orang Melayu itu kalau orang Jawa bilang Melayu itu lari Jadi <tuh> Orang Aceh bahasanya beda kan ya? ya. Beda. Ini jadi, jadi kenakan di sini ada tarmiti dengan bahasa mana tarmiti <usur> <Nah, to>, kan. <usur> <Senong. usur> huh? Bahasa Palembang. Bahasa Palembang bisa nanti disuruh praktek buat empek-empek Palembang di sini ya. Jadi saling saling akan jadi banyak ilmu nanti. Coba pulang dari pesantren, pulang buka warung ada empek-empek Palembang, ada so so so sate Padang. Ada apa tuh kalau acara makanannya apa? Wak Lanci Waruga. Kalau <laughs> nah, acara apa yang terkenal? kucak-kucaknya sopi uh, Piku. Piku. Hah, <laughs> apa itu piku itu? Itu makanannya apa sayur gini. Jadi segala macam sayur tuh ada di. Dari... Ada rumput, ada. Terus piku tuh actually sop sub gitu ya. Heeh. Hmm, apa ya? Dari Granah. Nah, nah. nah ku lemak itu. Ku lemak-lemak macam dia kan ya? kuah lemak pakai lemak itu santan ya kuah lemak jadi nah nanti coba itu kalau aku hati ini di sini belajar itu semua ada ada ada PU ada pempek palembang ada Capcai ada kalau ke Bandung itu satu aja yang punya cilok itu ada ha ha itu cilok aja itu ada dik gitu Pak itu luar biasa. Kamu pulang bisa buka warung, warung makan Nusantara. Oh, menu Nusantara. Ini oh. luar biasa kan ya? Itu dimanfaatkannya antara seperti itu, bisa barokah insyaallah. Amin. Baik para sahabat sekalian, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Intinya ya tadi seperti pekatakan bersatu Tuhan, yang istiqomah, yang rajin, semua semoga ilmunya barokah, barokah, yang rukun, yang benar ya. Aku taqwa juga itu terutama doakan semoga apa itu dimudahkan oleh Allah semuanya pembangunan juga segera dimulai semoga lancar semuanya membawa keberkahan bagi kita semua kalau kita enggak bisa nyumbang uang paling enggak nyumbang do, doa amin